Bapak Wiji, selamat siang ya, selamat siang Mbak Silahkan Ya, jadi Yang sekarang ini terjadi Itu kelihatannya mereka itu n gak g bisa berpikir Nggak produktif dan efisien Untuk m e n g a b d i pada bangsa negara Perkara kecil seperti itu Harusnya sudah n gak g sampai kejaksaan Harusnya hanya di Itu adalah pindakan kriminal kecil ya Ya, ringan Artinya hanya di jendela saja sudah selesai Lalu yang urusan yang lebih besar Bagaimana mengabdi pada negara Untuk menyelamatkan negara ini Dari korupsi yang gede-gedean Yang m e m b a n g k u t k a n negara ya Sehingga yang mereka yang Koruptor itu bisa j e r a h dihukum Tapi yang sekarang ini kan Antara maling ayam dan koruptor Ini hukumannya n g gak adil ya Artinya koruptor hampir sama dihukum Dengan yang maling ayam Sehingga dalam hal seperti ini Rasa pengabdian dan cinta tanah air Pada bangsa dan negara ini Minim sekali gitu lalu Mereka yang mendapatkan fasilitas yang demikian, wah luar biasa, mewah, tapi hasilnya tidak ada untuk negara Jadi、Baik. tolong artinya untuk seperti itu, kita perlu、uh, contoh、Baik. dari warga negara dan p e n g a b d i kepada negara untuk memberikan kontribusi、uh, yang terbaik gitu ya Itu saja solusinya, terima kasih, selamat siang Terima kasih, selamat siang Bapak s o n i sudah tersambung kembali, selamat siang Selamat siang s i l a k a n Pak Uh, kalau saya berpendapat adalah、uh, perkara kecil, perkara besar, itu memang harus diselesaikan secara hukum.、Mm -hmm. Kalau tidak ada penyelesaian secara hukum, itu akan m e n g a k i b a t k a n kalau begitu k a p a l saja. Saya mengambil saja p o l p e n y a orang satu biji, tidak usah dihukum. Itu namanya mencuri, ismencuri, begitu saja. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Pasar Ibu, selamat siang. Selamat siang, Pak. s i l a k a n Pak. パレフェンシブナヤンママニャピダーマンジュリアナトシャカラマドンジュアルスリブリカンフォマニャヤンセリアンマラカランカランヤンピンジャーシュミンジャーディパラワンギトシャントニャヤンギトドパンナイトフォミナイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイ s e r i n g sekali terjadi bahwa apa yang dilakukan oleh para penegak hukum itu selalu disalahkan Tinggal sekarang bagaimana kita membuat、uh, pengadilan itu efisien gitu Jadi kalau di p i d a n a itu ada namanya、uh, tindak p i d a n a r i n g a n arti piring gitu ya Ya dengan pengadilan sederhana mungkin Kenakan、uh, hukuman gitu Apakah itu hukuman p e n j a r a atau hukuman t i n d a r dan sebagainya Saya kira demikian Pak, m a k a s i Ya terima kasih Pak Gunawan, selamat siang Halo i Ya silahkan Pak Selamat siang Bu. Selamat siang, silakan. Komentar Anda. Kalau menurut hemat saya sih yang salah jaksa nya. Jaksa nya harusnya lebih arif, bisa memilah mana perkara yang bisa masuk ke pengadilan, di meja hijau kan mana yang tidak. Jadi kalau menurut hemat saya itu jaksa nya dulu di proses itu kenapa? Sampai harus masuk penjara. Memang kita setuju bahwa mencuri is mencuri kan begitu. Tapi kan kelas-kelas dalam hal... Uh, penentuan hukuman dan lain sebagainya Itu kan tergantung dari besar kecilnya bobot daripada persoalan itu sendiri Ini malah semuanya di generalisir、uh, Yang kecil jadi besar, yang besar dikecilkan Akhirnya bakat coba l a u negeri ini Itu kan salah satu bu k t i s a l a h urus semuanya n i、mm -hmm. uh, Seperti itu bu Baik, terima kasih Pak Gunawan Pak Amir, selamat siang Selamat siang s i l a k a n Pak Kalau menurut saya ini ada semacam kekuatan sistematis ya Untuk membuat rakyat klub b a w a h itu takut terhadap orang yang ada kelas s o s i a l n e a di atas Ini、uh, udah permainan hukum yang sistematis ini Terima kasih Pak Cahyadi Ya halo Iya s i l a k a n Pak komentar Anda Ya kalau menurut saya sekarang ini agak membingungkan Orang udah mencuri bisa jadi kayak talawan kalau b i l a n g p e r l u dikasih itu aja Bu penghargaan gitu sekalian <SILENCIO> itu aja k m e n t a r dari saya oke、okay, terima kasih ya s i l a k a n Pak Hakim i ya menurut saya gini itu tergantung dari polisinya kalau polisinya kurang kerjaan mungkin kayak gitu ya、uh, saya rasa kita harus punya analisa lah punya malar gitu ya polisi itu kan ya minimum udah tangan SMA udah masuk なるほど。 Radanya kenapa ya Kalau kasusnya n gak g ada duit ya jalan terus Kalau kasusnya ada duitnya ya Bisa Ya bukan bisa Bisa nol Mungkin bisa minus 2 a kali Jadi bisa beku bener-bener beku gitu Jadi ini yang mentalitas lah saya rasa Mentalitas dari polisi itu memang yang paling penting gitu Karena mereka adalah garis depan hukum Kalau mentalitas mereka memang seperti iklannya kalau mereka memang martabatnya memang harus memang harus nggak mau rendah atau tidak mau direndahkan ya mereka harus bisa bermartabat sendiri. y a baik terima kasih pak Hakim Pak Arya selamat siang. Ya selamat siang. Silakan Pak Arya.、Uh, saya pikir perlu dibentuk peraturan atau dibuat peraturan atau dibentuk satu bacaan atau apa namanya yang tujuannya untuk Bila mana ada s a t u t i d a k pidana, pencurian dan sebagainya yang nyeri-nyeris. Seperti kasus ini, kalau nilainya misalnya nih, dibawa 100 rupiah misalnya, atau sekian rupiah gitu, ya nggak usah dibawa pengadilan. Tiba-tiba t u sebuah badan atau apa gitu yang bisa memberikan si pelakunya sebuah、uh, sanksi yang nggak mesti harus ada pengadilan.、Uh, supaya seperti yang tadi、uh, Pak Sedel katakan kasus-kasus besar yang berada di pengajaran itu jangan sempit, dilupakan. Kasus kecil seperti ini sengaja dilanjutkan. Memang kita tahu di Republik ini selalu ada ameo mengatakan, kalau bisa dipersulit sampai dikemudah. Itu a j a makasih. Ya, terima kasih Pak Arya. Pak Ibu Yati, selamat siang. s i a Ya, silakan Bu.、Uh, kalau menurut saya sih, Kan Undang-Undang、uh, RI kan bilang f a k i r miskin dan anak-anak terlantar Dipelihara oleh negara Nah sekarang、uh, anggota DPS Harusnya membalikan Kata-kata Undang-Undang Dasar itu Jadi bunyinya gini Orang-orang kaya dan pejabat-pejabat Yang dipelihara oleh negara Dan diperbolehkan Mencuri secara diam-diam Alias korupsi, harusnya bunyinya seperti itu Terima kasih ya, Terima kasih Bu Yadi, p a Paulus, selamat siang シーラカンパウロス ?Yes、ヤーキ itama Siliadulu Kasus Nejupa, Sila Siplakumlakukanaburulangulang, Atahanya Barusatukali, Kalobarudilakunsatukali, Yakatralanjuga to Siplapor, a f i c a n Sudanilakuan Burulangulang, i l a k u a n p u r a n a n Gamasa, s b a g e t r a p i s a g e t a k u Kalmurusaya, i u k a s u s to Sarkasu, Sama Japa, help his i c n パパウロスで見てパジョナタ s サマチアンサマチアンパジョナタン n ah itu jadi penyelesaiannya biar semua tahu karena itu nilainya mungkin kecil tapi bagi rakyat miskin yang dicuri rasanya besar gitu pak.、Ya. itu aja pak. ya baik terima kasih pak Jonathan. pak Gilbert selamat siang. Ya, selamat siang pak. ya silakan pak. j u g kalau tipiring ya tindak pidana ringan itu di apa ya seperti k a l a pak pertama sah dan kedua bicara bilang itu harusnya di apa ya belum dilimpahkan ke pengadilan itu. harusnya ya mesti dipilih-pilih dulu ya karena kasus itu kan menghamburkan uang ya uang t a x p a y e r ya dan juga saya lihat ini hukum ini nggak merata ya impunity jadi ada sebagian yang nggak kena n g a k nggak kena sentuhan hukum ya seperti yang bapak yang jalan dari Malang ke Jakarta itu itu anaknya ditumbuk semua pun dari Polri i u k a sampai lima tahun belum ada apa namanya satu k e p u t u s a n itu jadi siapa yang nabrak dia itu nah, itu harusnya juga merata dari atas sampai bawah kalau terlibat hukum harus ditindak itu terima kasih i m a k a r i h pak Jeffrey ya dengan bahasa apa、nih? nena i h n pak Jeffrey mbak Nena soran segar banget ya m b <laughs> n e n silakan ya jadi yang namanya masalah カシンバーガキリンルスポニャ、トゥーサン、コミットメントメンバー、シモプロハタンガン、トゥンタシキトロ、カラポニャンバサー、ヤングバサー、ジュガー、 私は、私 a 私 s 私は、r a 私は、私は、私は、私は、私 a 私は、n は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、n y a は、私は、a は、私は、私は、t u 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 l 私は、私 a 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 e 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、m a kasih 私、a 私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、r y Selamat siang, Bu Silahkan, Pak Iya, betul sekali menurut Bapak FB Masalah urusan kecil atau besar itu Memang sebenarnya harus diselesaikan Seperti TV One yang siarin beberapa bulan yang lalu juga Kelihatannya nggak terlalu fair itu TV One-nya、hmm. Bukan masalah kecilnya Bisa juga di daerah itu Hukumnya benar Yang besarnya nggak ada kerja di daerah i t u、hmm. Nggak bisa disamain di daerah yang kota besar di Jakarta Itu lain mungkin hukumnya Mereka-mereka itu agnumnya ya bermasalah gitu. Ya. Hukum kecil dia mau p e r b a i k i di daerah dia, ya betul aja harus dijalanin. Kalau semuanya secara w、ah, ada h a rasa apa-apa yang gak perlu ada hukum lagi kalau begitu. Masalah besar itu ya dibaresin. Kalau dia tegak di daerah dia, berarti dia bagus di daerah dia. Mungkin juga di daerah itu kejadian yang besar n gak g ada. Jadi、hmm. dia b e r s i h di situ.、Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak h e n d r i Pak Alex. Iya, Selamat siang s i l a k a n Pak a l e x Yang y a mau saya tambahkan dua orang tadi betul ya Yang dua orang sebelum saya ya、uh -huh. Saya setuju sekali Tapi juga ada tambahannya Itu juga untuk、uh, komplainnya untuk ke media Media juga jangan terlalu fokus sama yang、uh, Seolah-olah jadinya、uh, Jaksa selalu salah Atau hakim selalu, selalu salah Hukumnya harus、uh, ditegakkan Besar masalahnya, kecil masalahnya Itu harus ditegakkan Tapi media juga jangan cuma menurut yang kecil-kecil punya justru tugasnya media menyorot yang gede-gede yang seolah-olah dilupakan itu yang harus disorot sama media bukan sorot yang kecil-kecil gini itu seolah-olah cuma cari sensasi sepertinya i a terima、uh, kasih Pak Alex saya, ya ya terima kasih Pak Anton halo s i l a k a n Pak Anton selamat sore selamat sore Pak menurut saya hukum tetap hukum maupun m e n c u r i sekecil apapun itu t e r h u k u m harus diadili itulah tujuannya adanya pengadilan dan, ya, kita n gak g bisa nilai yang mana kecil, yang mana besar apa nanti semua orang ikut k a nyolong n kecil, oh sayang gak apa-apa gak dihukum, tidak boleh hukum tetap harus dihukum terima kasih ibu、okay. Wijaya, selamat sore ibu saya tak a g u m dengan orang yang menyerahkan pencurian ke c i l k e c i l a n itu seharusnya kita orang kota malu ya sama orang yang menyerahkan pencuri pencuri yang kecil-kecil itu dia berani menyerahkan ke pengadilan seharusnya kita mempunyai、uh, hati yang seperti itu keberanian yang seperti itu ya karena kita kan kalau pencuri yang korupsi besar-besaran kita n g gak berani menyerahkan ke pengadilan Tapi mereka itu walaupun kecil itu tetap m e n s p i r i dan mereka punya keberanian untuk menyerahkan kepengadilan demi negaranya.、Ya. Dan demi nama baik bangsa. y ibu terima, dan terima kasih. Dan juga dilihat oleh dunia luar. Terima kasih ibu. Pak Deddy. Halo. Terima kasih sudah menunggu Pak Deddy. Silahkan. Ya. Saya sebenarnya k h a s u j u dengan bapak-bapak sebelumnya. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Tapi pada prinsipnya kita harus lihat. Seberapa berat hukum yang, yang ditegakkan itu Lihat dari ukurannya Kalau memang ukurannya sesuai dengan hukumnya Itu kan harus ada uh, uh, Yang di, di, di apa? Maksudnya k e t、uh, i m b a n g dengan hukumannya Kalau memang Perkara yang kecil ya harus sesuai dengan Hukumannya Perkara yang besar ya juga harus sesuai dengan hukumannya Jangan karena dia hanya c u m a maling Ini hukum yang t e r p i s a lima sampai sepuluh tahun, tapi dengan korupsi yang miliaran, cuma hanya enam bulan、hmm. kayaknya itu nggak adil ya nah, k a l a saya ya baik, terima kasih, panas rune selamat sore, Mbak silahkan, panas r u n hukum kita k a n bisa masalah keadilan ya, ketertiban oke,、okay. yang dibilang oleh jenjara pertama kedua ketiga itu sebenarnya sudah j u gitu loh tapi kita lihat juga rasa kemasrakan y a itu 私はそれを見つけた<笑>ときに、オリンピックのポジションを見つ s たときに、オリンピックのポジションを見つけたときに、オリンピックのポジションを見つけたときに、オリンピックのポジションを見つけたときに、オリンピックのポジションを見つけたときに、オリンピックのポジションを見つけたときに、オリンピックのポジションを見つけたときに、オリンピックのポジションを見つけたときに、オリンピックのポジションを見つけたときに、オリンピックのに、オリンに、オ パーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカラフィーにパーフェクトカフィー